Oke, minta tolong, minta tolong. Mas, yang tidak ikut-ikut gak usah lempar-lempar dong. Karena apa? Bertanggung jawablah pada diri Anda sendiri. Ya, bertanggung jawablah sebagai penonton yang baik. Bertanggung jawablah pada diri Anda sendiri. Kalau Anda dipukul oleh tim keamanan, ya. A -a, jangan menyalahkan tim keamanan. Itu memang tugasnya. Karena apa? Dari TNI Polri keberadaannya baik yang berpakaian dinas, baik yang berpakaian uh, preman, tujuannya cuma satu, ingin memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada anda, betul bega? Jangan karena susu sebelanga dirusak oleh satu tinta penonton yang banyak kayak begini ribuan kayak begini jangan tahu dirusak oleh satu orang saja betul nggak okay. kalau anda ingin maju satu kuncinya jangan mau diperbudak oleh minuman keras dan jangan pernah emosi di saat orang banyak karena apa pengertian yang paling terakhir dari saya pengertian yang paling terakhir dari saya untuk penonton ini mohon bisa dipahami artinya begini Bapak Karnadi, ini sudah mengantongi izin dari Polres. Secara prosedural hukum Indonesia, ini sudah sah. Ya, artinya kenapa? Siapapun yang mengacaukan ketertiban umum, contohnya seperti saat ini, sekarang ini, siapapun orangnya Dalam pasal sekian, bab sekian, ayat sekian. Anda bisa masuk dalam kurungan. Kalau Anda masuk dalam kurungan ketangkap petugas. Jangan menyalahkan petugas. Betul. Ini bukan ancaman. Tapi ini pasal yang berbicara. Betul. Karena ini ke, kalau sudah Anda mengacaukan ketertiban umum. Anda berhak untuk dihukum. Betul. Cinta damai, seramanya mana dulu. Tunggu jangan dong. Oke. Okay, Terima kasih. Oke. Okay lanjut semuanya tulur lanjut tulur Bapak tim keamanan sangat menghormati anda hormatilah Bapak tim keamanan tuan rumah memberikan tontonan yang gratis hormatilah tuan rumahnya jangan karena emosi tapi kita manusianya kita dahulukan betul minta untuk damkar setiap satu lagu untuk menyemprotkan air Terima kasih yang berikut ini Ina Samantha! Ik Jenuh, tuur, lagi die gooien